Allah Allah Allah Allah Allah Kalau kita bicara tentang baper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 Maryam binti Imran ayah eh, ibunya Isa, kemudian Khadijah bintu Khawilid atau istri Rasulullah dan yang keempat Fatimah bintu Rasulillah. Cuma empat itu doang perempuan yang sempurna, yang lain tidak ada yang sempurna. Jadi jangan terlalu perfeksionis membandingkan istri kita dengan Khadijah. Mah, ini Khadijah tu begini.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 Maisharo Cewek apa cowok? Yakin? Kok tahu? Maisharo cewek apa cowok? Nanya ke yang akhwat dulu dah yang cewek-cewek Maisharo cewek apa cowok? Bu, teh? Hah? Cowok? <laughs> Bahaya kalau cowok Maisharo adalah Cowok Namanya aja Maisharo Makanya hati-hati jangan sampai namain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 Cewek, udah aja Maisarah pergilah dia kuliah di Mesir. Ismaqi kata orang Mesir. Nama kamu siapa? Maisarah. <laughs> Langsung orang Mesir. Nama Maisa, Maisarah, tapi cewek harusnya cowok. Jadi nggak semuanya. Oh, oh itu berarti cewek ya? Masitoh, Maisarah, Fatima, Aminah Halima, nggak, nggak semuanya cewek. Ada yang cowok tapi namanya ah yaitu Maisarah. Bilang ke Maisarah, Maisarah ini udah pernah jalan bareng dengan Rasulullah. Maisarah, sini sini.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 InsyaAllah nanti kita lanjutkan setelah selanjutnya telefon ya Kala hadil ardu matak fi masaha Lu na'ishi bila samaha Wanta'ayashna b'hub Lu t'zikil ardu naskan kil gaw